Insyaallah bersama saya Meraka di koran sesi 2 di 1.3 jam ke depan kita akan mengambil dan berbagi hikmah dan ilmu dari beliau. Mungkin sebagai perkenalan kita langsung saja bertaruf dengan Ustaz Kader. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada apa namanya ya? Kepada pemirsa Radio PPKS ANZ Sebelumnya saya akan mematikan puji syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi Hadana lihada wa kunna linahtadiya. tadia lawla an, law an hadana Allah Syahadu an la ilaha illallah Syahadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. amma ba'du eh, Para pemirsa Yang berada di rumah masing-masing Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah Atas karunia yang besar Karena dengan izin Allah SWT saya bisa mengunjungi Saudara-saudara saya eh, Yang kebetulan sedang ada program Undangan dari Ikrok Foundation Di Sydney Sehingga saya bisa berkunjung dan kebetulan pada malam ini Saya insya Allah Bisa bersama dengan eh, Saudara saya sekalian Untuk bisa berbagi eh, Pengalaman Berbagi ilmu Mengingat sesungguhnya apa yang saya ketahui pun tidak terlalu banyak Hanya barangkali mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan Paling tidak atau uh, sekedar menyebar informasi saja begitu. <tuh> kita sharing mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab InsyaAllah dan tema yang disampaikan kepada saya adalah Memotivasi anak dalam Islam Itu judulnya Bisa Sebelumnya Barangkali eh, pemirsa semuanya Ingin mengenal <coughs> eh, Apa Nama dan kemudian lagi Mungkin latar belakang saya Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak nanya Karena sebelum yang lainnya harus nanya dulu gitu Sehingga saya perlu berkenalan Kalau nama eh, dikenal oleh orang Kodar Panggilannya Kodar ditambahnya Selamat belakangnya Jadi Kodar Selamat Saya pernah jadi kepala sekolah, sekolah dasar Islam terpadu Nurul Fikri di Depok Mungkin atas dasar itulah saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan pemirsa semuanya di rumah. <tuh> Kemudian saya pun dikarunia anak ke 3 2 9. Tiga yang sudah ada. Eh, Lahir dan dua per sembilannya Masih ada di perut jadi dua bulan kurang lebih Saya ingin minta doanya dari pemirsa semuanya Semoga Anak saya yang sedang dikandung itu Tidak kurang suatu apa Dan diberikan Anak yang soleh atau solehah Insyaallah oleh Allah SWT Uh, pemirsa semuanya saya pikir itu Perkenalan saya Latar belakang <coughs> pekerjaan seperti itu Dan sekarang pun saya sedang mengajar Di pendidikan guru Taman kanak-kanak Nurul Fikri Seperti itu Jadi mudah-mudahan latar belakang itu Bisa membantu uh, Saya untuk menyampaikan beberapa hal Tentang motivasi uh, Tentang memotivasi anak dalam Islam Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu SWT Eh Ketika berbicara masalah pendidikan anak, maka ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, yang terkenal, dan banyak orang hafal, banyak orang tahu, yaitu: Kulul Mauludin yuladu al-fitrah, faabawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani. Kurang lebih Arti dari hadis itu adalah Setiap anak Dilahirkan dalam keadaan Fitrah Sering orang menerjemahkan Dengan suci fitrah itu Padahal nanti Saya akan jelaskan sesungguhnya Karena nanti di hadis ini Ada sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci Maka bapaknya lah Yang membuat Seorang anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Di situ tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi uh, Islam, karena ternyata Islam itu sudah terangkum ke dalam kata fitrah. Jadi Islam sudah terangkum dalam kata fitrah, karena memang di surat uh, Arum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kalau tidak salah, fakim wajhah kalidinih hanifa. Fitrah Allahillati fatar nasa alaiha, la tabdilanikhil lah. Wadalik dina alqaimah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di situ menyatakan bahawa ternyata al Islam itu adalah atau agama Islam adalah agama fitrah. Sehingga di sini atau pada hadis ini disebutkan bahawa fitrah Ya, tidak lain tidak bukan kecuali al-Islam itu sendiri Jadi kalau misalkan sekarang Kita mendidik anak Sesungguhnya sederhana Kita tinggal menjaga fitrah anak itu Karena sesungguhnya fitrah anak itu Islam Dan Islam kita tahu bahwa Islam adalah agama yang lurus Sehingga fitrah anak atau anak lahir itu sungguhnya sudah lurus jadi anak lahir ke dunia ini sudah lurus Sebagaimana lurusnya ini sebetulnya membawa pesan Karena di surat al Arab ayat 172 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebelum anak cucu Adam Ruhnya ditiupkan ke dalam jasad Maka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya adalah Alastu birobikum Apakah aku ini robmu? Maka semua anak Adam semuanya menjawab Bala, betul Syahidna dan kami semua bersaksi bahwa engkau ya Allah adalah pencipta kami Tuhan kami Nah dengan adanya perjanjian itu Dengan adanya perjanjian itu maka Setiap anak yang lahir ke dunia ini itu punya potensi lurus, punya potensi baik. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua sesungguhnya tinggal menjaga fitrah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi supaya anak itu lurus, supaya anak itu memiliki kesucian atau fitrah itu. Dengan kata lain, sesungguhnya anak dilahirkan dengan keadaan muslim, sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah kaitannya dengan memotivasi anak dalam Islam, sesungguhnya karena fitrah Islam itu luas sekali, maka Islam itu sesungguhnya adalah kumpulan dari sejumlah kebaikan-kebaikan. Jadi Islam itu kumpulan dari sejumlah kebaikan-kebaikan Yang Allah sudah siapkan Sederhananya begini Kalau motivasi itu adalah baik Kalau motivasi itu baik buat anak Maka sesungguhnya Anak itu sudah diberikan potensi Atau memiliki potensi yang luar biasa Sesungguhnya Kalau kreatif itu adalah sesuatu yang baik Maka Allah akan berikan potensi kreatif itu pada anak Kalau beriman itu baik Maka beriman pun sudah diberikan potensi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendek kata bahwa anak lahir ke dunia itu Sudah memiliki potensi-potensi Potensi, -potensi. potensi tauhid, Karena tadi mereka sudah berjanji semuanya Sudah menyatakan Bahwa mengakui Allah adalah penciptanya, kemudian kreatif. Di sini diberi potensi oleh Allah untuk mencipta. Ya, setiap anak punya potensi itu. Artinya bahawa uh, ketika anak lahir itu sudah dengan kreativitasnya. Kemudian motivasi juga sama. Jadi anak lahir ke dunia ini pun sama. Ya, sama. Anak lahir ke dunia punya motivasi Karena motivasi adalah Bagian dari kebaikan itu Dan seluruh kebaikan Dikumpulkan dalam kata al-fitrah Sehingga kalau misalkan sekarang Kita ingin menjadi anak yang punya motivasi Yang tinggi, sederhana Kita coba rubah Kata yang di atas itu Setiap anak sesungguhnya Dilahirkan dalam keadaan Memiliki motivasi yang tinggi Maka bapaknya lah ...yang membuat seorang anak itu rendah motivasinya... ...kurang motivasinya atau malah kemudian tinggi motivasinya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala... jadi ketika uh, kita memahami hadis ini dengan benar... ...maka sesungguhnya nanti sesungguhnya anak lahir itu... ...dengan motivasi yang cukup untuk hidup sebetulnya. Tinggal kita sebagai orang tuanya... Nah, kalau bapak di sini disebutkan hadis bapak sebetulnya bukan sekedar bapak, tapi ibu juga atau bapak-bapak di sekitarnya. Bapak gurukah, ibu guru kah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian mungkin diantaranya bapak yang tidak pernah tersebut yaitu televisi atau ibu yang tidak pernah tersebut televisi, media-media lain itu sebetulnya bapak juga. Ya, bapak di sini maksudnya adalah lingkungan. Lingkungan, ya. Sebetulnya anak itu Bahkan ada yang menyebut Anak itu adalah Ibnul Bi'ah Anaknya lingkungan Karena ternyata memang dibentuk oleh lingkungan yang Berinteraksi dengan mereka nah, Sekarang sederhananya adalah Kalau memang kita inginkan Memotivasi anak Dalam Islam Maka kita harus betul-betul Menyiapkan rangsangan kepada Anak-anak kita Agar anak-anak kita itu Memiliki motivasi Sederhananya begitu, kita cipta lingkungan Dikunggu di sekitar kita Agar anak kita Memiliki motivasi atau dengan kata lain Memelihara motivasi yang pernah ada Motivasi, bawaan motivasi Contoh begini uh, Kita gak pernah menyuruh anak-anak Untuk uh, Berjalan Tapi kemudian anak secara uh, Otomatis dia ingin berjalan Kemudian Kadang-kadang anak-anak juga Karena dia melihat aktivitas keseharian kita mungkin mencuci piring atau mungkin mencuci baju atau kita juga e, untuk di dapur mamanya bekerja di dapur dan tanpa disuruh anak pun lalu memiliki motivasi untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan kita gitu pemirsa yang dirahmati Allah <tuh> jadi kita tinggal menciptakan lingkungannya karena sesungguhnya sudah membawa motivasi mereka. Bahkan kadang-kadang mereka akan berbuat sesuatu yang menurut kita membahayakan. Mereka sudah-budah motivasi, punya keinginan sudah. Ya tinggal kadang-kadang kita sebagai orang dewasa yang khawatir sehingga rasa motivasinya ingin tahunya itu itu kadang kemudian kita lemahkan, gitu. Sehingga uh, pemirsa semuanya sesaran enggak langsung kita telah menciptakan lingkungan yang kurang memotivasi anak ya. sehingga <coughs> kita nampaknya perlu sharing di sini saya ada beberapa hal ya ada beberapa hal cara begitu cara merangsang motivasi anak di rumah ya merangsang motivasi di rumah <coughs> baik <coughs> uh, pertama kita perlu menciptakan atau kita menggunakan rangsangan atau menggunakan rangsangan lewat nyanyian. Jadi uh, kita gunakan nyanyian-nyanyian itu untuk membuat suasana yang menyenangkan, sehingga anak-anak punya motivasi. Teruslah begini, <tuh> uh, kita ingin memotivasi anak-anak untuk sahur Ramadan. Maka uh, kita Rangsang mereka Ciptakan suasana yang meriah di rumah Dengan nyanyian katakanlah Jadi kemarin sebelum Ramadan Barangkali Kalau sekarang barangkali sudah berjalan Ramadan ya. Ini sekedar contoh saja Sebelum Ramadan Kita sudah setelkan lagu-lagu tentang Ramadan Ya mungkin Pemirsa semuanya ada yang Di rumah juga punya <tuh> ya betulan Ya Kalau saya memang ada lumayan ada banyak ini. Ya, <tuh> karena sekarang ini sedang dipaksa untuk membuat lagu-lagu anak-anak. E, di antaranya umpamanya e, ada lagu berbahasa Arab tapi ini ya, seperti Ahlan wa sahlan ya ramadhan syarrafta ya syahrul Qur'an gitu. Itu di antara lagu yang mungkin bisa kita atau apa namanya rangsang buat anak-anak agar mereka mau berpuasa. Nah, ketika mau berbuka katakanlah juga bisa dengan nyanyian juga, ya. Saya juga bersama dengan teman pernah membuat lagu tentang berbuka puasa. Ya. <tuh> uh, namun nampaknya ini belum belum nyebar ini ya, baru kalangan terbatas nampaknya ini. Hebat nyanyian ya, motivasi Ramadan. Terus kalau memang memotivasi uh, belajar Saya pun uh, bikin nyanyian juga Gitu ya Seperti bapaknya uh, Untuk belajar Bacalah, bacalah Dengan menyebut nama Allah Ayatnya, ayatnya Quran dan ciptaannya Gitu, terusnya Jadi itu bagian uh, Yang kita ciptakan suasana menyenangkan Karena Kalau nyanyian itu Secara umum anak-anak rata-rata suka Gitu. Suka akan nyanyian Maka kita ciptakan suasana itu Suasana nyanyian Suasana menyenangkan itu Karena di kepala itu ada nama Di otak kita dalam limbic system namanya Ini kita buka <coughs> ya, Kita buka limbic systemnya Dan bagaimana cara bukanya Tentunya dengan suasana yang menyenangkan ya, Karena memang limbic system itu seperti katup-katel Yang gampang terbuka dan tertutup secara otomatis Kalau terbuka limbic system itu Maka segala informasi Segala suasana apa saja akan langsung masuk ke kepala anak Kebalikannya kalau misalkan limbik sistem itu tertutup Maka informasi yang masuk berharga sekalipun Dia akan tolak Saat kapan limbik sistem terbuka? Saat anak itu sedang bahagia ya, Sedang bahagia, sedang suasana senang ya, Kebalikan ya, Kalau limbik sistem tertutup saat tidak menyenangkan Sehingga informasi yang masuk itu pasti ditelaknya. Ya. Bagaimana motivasi Ramadan? Kalau segedar dengan uh, menyampaikan uh, ayatkah atau hadis. Saya pikir itu uh, untuk orang dewasa barangkali. Kalau anak-anak barangkali harus ciptakan suasana yang menyenangkan. Itu satu. <coughs> dengan nyanyian. Dan nyanyian itu banyak. Ya, kalau apalagi uh, kita untuk bangun tidur. Kah? Ya, itu ada juga lagu bangun tidur. Yang sudah kita hafal bareng-bareng. Kalau bareng-bareng bahasa apa ya, bahasa Depok gitu ya. Bersama-sama, ya, kita sudah hafal itu banyak kan, ya, lagu-lagu anak-anak -lagu, uh, kita hafal itu. Kemudian <tuh> uh, berikutnya kita juga bisa merangsang dengan bercerita, memotivasi anak dengan bercerita. Dan bercerita ini memang metode klasik, tapi dia akan terus bertahan sepanjang sepertinya perjalanan kehidupan manusia. Al-Qur'an itu e, metode menjelaskan e, konsep apakah tentang kehidupan manusia itu menggunakan metode cerita. Ya, dengan me apa, metode cerita. Itu Al-Qur'an luar biasa. Makanya disebutlah di situ ada cerita nabi-nabi ya, nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada seluruh nabi hampir diceritakan nama Al-Qur'an. Gitu, <tuh> ya. Sehingga memang cerita ini e, Menjadi sesuatu yang Keterampilan atau sesuatu keterampilan Yang mesti orang tua miliki Bercerita Karena luar biasa pengaruhnya ya, Cerita itu bisa masuk ya, Ke perilaku Anak tanpa disengaja Ya umpamanya Kalau kita ingin Memotivasi anak Agar <tuh> mereka itu Mau Berbagi, tidak serakah Maka kita bisa ceritakan Tentang uh, kisah si Utun Dan si Kerry Ya mungkin pernah dengar Kalau belum pernah dengar Ya harus mendengarkan Kapan mendengarkan gak tahu nih, jam berapa sekarang Wah, ya hampir setengah jam kita Ya, 5 menit lagi Jadi <tuh> uh, Ceritanya begini Si Utun, si Kerry itu uh, Dia Dia kita tokohkan tak supaya tidak langsung kepada anak dia tu uh, dua anak uh, dua anak kera lah, ya. Yang satu namanya si Utun, yang satu lagi si Kerry. Nah kebetulan dua anak kera ini dia bersahabat kental sekali berdua. Ya kemana-mana selalu pergi berdua. Dan kemudian saat mereka bermain teringat teringat Kakeknya ya Sudah lama dan tidak ketemu dengan kakeknya Dan teringatlah mereka Mereka bersepakat akhirnya Mereka bersepakat untuk Pergi uh, uh, Ke rumah kakeknya Berjalanlah mereka berdua Dan tidak lama kemudian sampai Atau tiba di rumah sang kakek ya, Tiba di rumah sang kakek Nah diantara mereka Ada yang mengetuk pintu Assalamualaikum. Kemudian dari dalam rumah terdengar suara kakek. Waalaikumsalam. Suara sang kakek terdengar dari dalam. Kemudian dibukalah pintu dan terbuka. Si laki betul bahagia melihat cucu cucunya menghampiri atau ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya. Senang sekali sang kakek. Akhirnya dipersilakan duduk mereka berdua. Tapi kemudian adalah si Kerry. Ini ternyata matanya itu selalu tidak apa namanya Melihat ke kiri dan ke kanan Dan sebelum masuk rumah ternyata matanya sudah tertuju Ke salah satu pohon mangga Dan mangganya luar biasa banyak Dan si Kerry mau memetiknya Tapi kemudian si Kerry ini malu-malu untuk mengatakan kepada si kakek Akhirnya apa? Disuruh itu si Utun untuk meminta mangga kepada si kakek Ya, akhirnya si Utun yang berkata kepada si kakek. "Kek, ee, kami boleh enggak minta mangganya?" "Oh, silakan. Silakan cucuku." Akhirnya dipersilahkan sang cucu ini memetik mangga. Akhirnya, setelah dipersilakan, yang duluan keluar dari rumah sang kakek bukan si Utun, tapi si Keri. Akhirnya langsung si Keri naik ke pohon mangga dan kemudian memetik mangga banyak sekali. Sementara si Utun ditawari oleh si Keri. "Tun, mau mangga enggak?" Ah, "Enggak, Ku. Aku enggak usah." "Ya, Terus tersangkanya keluar. Eh, oh, enggak apa-apa, Utun silahkan ambil." Akhirnya betul. "Ya udah kalau gitu, aku satu aja deh." Akhirnya si Utun itu minta satu dan si Keri yang banyak. Karena hari sudah petang, mereka izin pulang. Pulang dan ada pesan dari sang kakek agar disampaikan salam kepada orang tuanya. Ada mereka berjalanlah menuju rumah, tapi celaka di tengah jalan mengingat dia harus melewati jembatan yang enggak ada pegangannya. Jambatan jatuhnya di bawahnya sungai dan kemudian yang kepayahan adalah si Keri. Kalau si Utun dia bisa menyeberang. Keseberang sungai, karena mengang cuman satu mangga sementara si Keri banyak mangga. Si Utun dari seberang mengatakan, Keri, sudah tinggalkan saja itu mangganya, jangan banyak banyak. Kemudian si Keri enggak, aku mau bawa semua. Akhirnya betul, si Keri bawa semua mangga itu dengan tanpa berpegangan di tengah sungai. Maka kemudian oleng badannya akhirnya tercebur ke sungai si Keri itu. Akhirnya apa? Boroboro mangga yang dia akan makan. Dia sendiri sedang dalam bahaya. Akhirnya ditolong sama si Utun. Dan kemudian menangis si Keri. Karena apa mangganya tidak satu pun? Bisa dimakan. Nah mungkin itu pemirsa bisa jadikan contoh. Nah mereka biasanya anak-anak setelah melihat itu dia akan berkurang serakahnya. Jadi motivasi untuk berbaginya Itu insya Allah e, meningkat ya Itu bercerita Dan mungkin banyak lagi cerita-cerita yang lain Bisa kita, kita karang sendiri sebetulnya cerita itu Bisa kita karang sendiri Atau kita baca buku-buku cerita Dan itu cukup menarik sebutan buat anak-anak Nilainya masuk tanpa e, disengaja masuk ke dalam perilaku Ada ditiru oleh anak-anak itu saya pikir itu untuk yang eh, kedua. Nyanyian. Dan lagi bercerita. Berikutnya. Rangsangan yang lain adalah. <tuh> eh, mungkin di rumah perlu kita ciptakan. Kita mau memotivasi anak tentang belajar. Ya, belajar di rumah. Begitu. Maka. <tuh> tentu saja. Eh, memotivasi anak itu bukan dengan. Uh, apa namanya ucapan yang paling baik ya, yeah, mematikan anak belajar adalah ciptakan suasana belajar di rumah aja yang paling bagus. artinya uh, kita semuanya sebagai keluarga muslim itu di rumah paling tidak begitu, itu punya perpustakaan minim lah gitu buat anak-anak kita gitu, suasananya seperti itu, ciptakan ya yeah, karena ada seorang uh, apa namanya Seorang ulama dakwah itu menyarankan bahawa setiap rumah tangga Muslim harus punya perpustakaan walaupun kecil. Apalagi kalau misalkan perpustakaan itu bagi anak-anak tidak eh, apa namanya dimudahkan untuk eh, mengambil buku sendiri, memilih-milih buku sendiri. Gitu. Artinya mungkin raknya yang terjangkau oleh anak-anak lah. -anak, eh, tingginya itu mungkin eh, cukup untuk bisa dijangkau anak-anak. Satu, yang kedua juga kita ciptakan memang suasana belajar, artinya kebiasaan membaca di rumah perlu kita tingkatkan, karena dengan demikian anak melihat, oh ternyata bapak dan ibunya, ayah dan ibunya itu juga pembelajar, dengan kata lain nanti menularkan itu, ya, karena ada pepatah mengatakan al ilmu nurun, jadi kalau ilmu itu nurun, ya? dari orang tua nurun ke anak. Itu. Jadi suasana itu harus kita ciptakan. Dirumah, ya, di rumah, ya, di rumah. E, mungkin juga e, di rumah juga kita ciptakan, kita ciptakan e, apa nama itu? Anak-anak e, sering membuat kreativitas, ya, membuat kreativitas. Apa saja, kadang-kadang kita kewalahan, ya, kewalahan untuk apa namanya? Untuk meladeninya biasanya kalau anak sudah punya keinginan kertas di rumah kadang nggak ketahuan sudah habis begitu ya tapi hasilnya kurang kita hargai gitu. Nah maka kita buat mading di rumah ya majalah dinding di rumah itu majalah dinding bukan dinding majalah dinding di rumah. Kak, nah, kalau dinding itu di ini apa namanya Padang. orang, ya, ya dinding pad dinding itu orang Padang ya. ya. Jadi eh, majalah dinding perlu di rumah ya, buat nempel-nempel karya anak. Dan kita berikan komentar sempatkan. Apakah karya itu seperti apa? Berikan komentar supaya pak, oh eh, apa ya karya anak itu betul-betul dihargai ya. Jangan eh, apa namanya seperti kebanyakan apa mungkin kita ini uh, hampir hampir ini ya bangsa budaya kita ini budaya di kita di Indonesia hampir uh, walaupun tidak ada sama sekali tidak ya cuman bahasa bahasa pujian itu agak susah tapi kalau bahasa celahan tuh wah banyak <tuh> ya umpamanya dari kepala aja tuh kalau di Betawi itu kan Palu peyang, palu pita, palu bomenyan, palu penjor, palu miring, macam-macam itu kan? Nah jadi banyak dari kepala aja udah banyak, belum lagi hidung. Dari hidung juga banyak juga itu. Bagaimana bahasa bahasa celaan. Bahasa pujian agak susah, agak susah. Maka dari itu kita mungkin latihan memuji, memuji atau memberikan apresiasi terhadap karya anak gitu. Ya, berikan komentar lah begitu. Apa komentarnya kita kasih umanya kalau senang dikasih ada orang yang sedang senyum kepala sedang senyum gitu itu mungkin bagian dari menarik atau kasih bintang kita buat buat stiker-stiker gitu bintang kita tempelkan di karyanya itu juga menarik suasana seperti itulah yang mungkin barangkali uh, apa namanya mampu meningkat memotivasi belajar begitu ya yeah. <tuh> uh, terus yang berikutnya kita juga bisa merangsang uh, apa kalau ini barangkali perlu waktu karena kita perlu jalan-jalan ya, perlu jalan-jalan untuk memotivasi anak apa saja lah, kalau memang katakanlah untuk memotivasi kepeduliannya terhadap eh, apa orang yang tidak punya begitu maka kita ajak jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang mungkin eh, anak itu melihat langsung bagaimana kehidupan orang-orang yang nggak punya itu ya kita ingin memotivasi itu maka kita bisa buat kita bisa keliling ke tempat-tempat yang memang mungkin anak dengan melihat itu itu tertarap apa namanya tergugah hatinya dan kemudian mau memperhatikan orang-orang yang nggak punya contoh begitu kalau misalkan mamanya ingin melihat bagaimana eh, apa namanya sejarah bangsanya atau sejarah sebab saja kita bisa pergi ke museum seperti apa begitu ya artinya bahwa kita perlu mengajak mereka jalan-jalan. Mungkin kasus ini uh, kita jumpai uh, Dari seorang tokoh uh, terkenal Yang kemudian namanya itu dijadikan nama surat dalam Al-Quran Lukmanul Hakim hmm. uh, Jadi beliau ini termasuk yang uh, ahli hikmah lah begitu ya, Ahli hikmah artinya memang beliau uh, Dan concernnya memang ke pendidikan anak gitu. Concernnya seperti itu Suatu ketika Luqmanul Hakim ini Menasihati anaknya ya. Anak menasihati Nasihati nasihatnya seperti ini ya. Wahai Ananda Dan memang demikian Ini bahasa Apa namanya bahasa Luqman itu kepada anak begitu Kalau dalam bahasa Arab Ya Bunaya <tuh> Ya Bunaya itu Itu bahasa Apa Bahasa Sebutan buat anak yang paling halus Kalau ke Bapak Yabati. Ya Abati Ya Abati Kalau di Sunda Abah Ya, itu abah ternyata kalau sini mungkin dari, dari bahasa Arab abati artinya panggilan sayang kepada bapak panggilan sayang ya bunaya juga sama panggilan sayang artinya bahwa memanggil anak itu dengan panggilan sayang ya panggilan sayang ya bukan dengan panggilan yang kemudian malah merendahkan kadang-kadang kita apa namanya kurang sadar pengennya bercanda tapi kemudian membuat anak kurang dihargai begitu ya ada pemainnya anaknya jangkung, dia bilang, kungkung kung sini kung, nah, itu di kita itu ya, betawi atau mungkin yang lainnya, kadang-kadang begitu, kung sini kung, nah gitu, atau uh, namanya sudah bagus, Ibrahim, panggil bo'im, <tik> ya gitu, ya, jadi panggilan tidak, tidak itu, tidak meningkatkan harga diri anak gitu, <tik> mestinya panggilan yang kemudian membuat oh, dia lebih bangga begitu, Hai Rasulullah SAW itu memanggil para sahabat itu dengan panggilan-panggilan yang membanggakan seperti Umar Al-Faruq, gitu. Itu membanggakan Karena memang dengan demikian maka sifat Umar dengan dengan namanya itu tu lekat sekali. Ya, Umar dengan namanya itu lekat sekali. Umar Al-Faruq artinya mampu membedakan baik dan salah, baik dan buruk, salah dan benar. Maka demikianlah Umar, gitu. Kemudian Abu Bakar sebut as siddiq gitu gelar-gelarnya memang gelar-gelar e, apa namanya membanggakan gitu bukan gelar-gelar yang kemudian malah merendahkan saya pikir perlu dicari lah kalau kita ingin menjadi gelar buat anak-anak itu e, bukan namanya perlu cari-cari nama-nama yang memang membanggakan dia gitu ya <tuh> jangan ya, seperti tadi itu ya kan Abdullah namanya panggil Dalok ya, senolak senolak ya gitu ya jadi Enggak berbahagia gitu ya nggak membanggakan anak sehingga perlu lah itu nah Sisa si Umar itu mencontohkan itu, ya Bunaya, ya Wahai Ananda, Wahai anakku tercinta, begitu ininya. Dan juga eh, apa namanya Nabi Ibrahim juga sama, ke Ismail juga sama seperti itu, ya, ya, ya Bunaya, ini Arwofil manami an-nabahu kafangdur madatarah, itu begitu eh, panggilan Ibrahim. Dan kemudian dibalas oleh Ismail memanggil ayahnya dengan ya Abati, Wahai ayahanda. If Alma, tu Umar, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitu. Jadi memanggil dengan panggilan-panggilan yang memang uh, membanggakan. Nah itu juga barangkali merangsang motivasi anak untuk hidup, hidup lebih bagus lagi. Karena ada saya punya, apa punya, punya apa punya uh, kisah dan kisah ini benar, ya, true story ini, benar-benar terjadi. Teman saya, pinter anaknya, namanya itu, maaf ini, mudah-mudahan enggak ketemu sama orangnya, ya, namanya Tarwan. Ya Dipanggilnya tapeh Nah pintar anaknya Ketika ketemu Kenapa gak sekolah Abis malu Malu kenapa Abis dipanggilnya begitu gitu. Sehingga yang katanya punya potensi untuk maju Karena dipanggil yang paling yang buruk Maka dia kemudian Ya menurun motivasinya Dan kemudian memang nah, gak sekolah lanjutnya Karena gara-gara dipanggil tapeh gitu. Tape apa? Artinya enggak ada kan ya? Tape juga tape ada tape ya. Buat buat buka enak tuh. Baik. jalan-jalan uh, nah tadi kisah Umar kok Alukman kok jauh-jauh. Nah dari ya panggilan ya, kemudian kepada Lukman begini, "Wahai Ananda, kalau uh, Ananda atau ingin berbuat baik, maka Ya, ikutilah kata hati. Ikutilah petunjuk, jangan ikutin omongan orang. Karena kalau misalkan sekarang kita memperhatikan omongan orang, pasti enggak bakal bisa kita lakukan. Yuk kita coba sekarang. Nah, akhirnya untuk mencobanya apa? Mereka berdua ini itu nuntun kode ya. Nuntun kodei. Sebentar ini, repair lagi. Oh. Ya. Baik, ini kerana mesti lihat ini tulisan ini. Ahli ilmu bukan, vis, bukan visudur ini, di vis laptop. Ya, ilmunya di laptop nih, bintar. Yang pemir saya ilmunya di laptop nih. Baik. Uh, kemudian Luqmanul Hakim, ya berdua Nonton deh. Ya. <tuh> Nah salah satu ada yang naik Ya Bapaknya naik Tuntunlah keledai itu oleh anaknya Melewati sebuah kerumunan Kerumunan orang Kemudian berkomentarlah orang-orang itu Itu orang tua tidak tahu diri Masa anaknya suruh nuntun dianya naik Begitu Komentarnya Berikutnya berjalanlah terus Dan kemudian Ulukman bertanya Wah ayah Ananda bagaimana Apa yang mereka katakan Ya begitulah lah katanya Ya sudah sekarang kita gantian Kamu yang naik Saya yang nuntun Akhirnya eh, dibalik Jalan lagi itu Lukman dengan anaknya Jalan Tiba di sebuah kerumunan lagi Dan berkomentar lah orang Itu anak gak tahu hormat Masa katanya bapaknya yang nuntun dia yang naik Kemudian Lukmanul Hakim bilang sama anaknya Gimana Ananda? apa yang mereka katakan ya begitulah ya sudah kalau gitu sekarang kita uh, naik dua-duanya naik dua-duanya akhirnya naik dua-duanya dua-duanya tiba di perkumpulan lagi ya di kelurahan lagi mereka apa namanya berkomentar lagi waduh itu orang nggak tahu diri masa kalau dia segitiga gitu naikin berdua akhirnya apa Bagaimana anda, anda Apa kata mereka? Ya begitulah. lah. Ya kalau begitu. Sekarang kita terus semua. Kita tuntun saja. Sudah. Nggak usah ada yang naik. Akhirnya jalan lagi. Dan tiba sebuah kerumunan lagi. Dan kemudian apa komentar mereka? Aduh itu orang. Nggak tahu. di apa Nggak bisa berpikir barangkali. Salah satu di antara mereka. Kalau naik gimana? Enak itu kali. Masa dua-dua apa namanya. Nggak ada yang satu pun. Kata -kata. Akhirnya apa? Lukmanul Hakim itu. Memberikan pelajaran. Kepada anaknya. Ya. Memberikan pelajaran kepada anaknya. Bahawa. Eh. Uh, Ternyata begitulah kehidupan itu sehingga muncul motivasi dalam diri anaknya Lukmanul Hakim untuk memang berjalan ya. apa namanya? berjalan terus kehidupan ini menjalankan yang baik-baik dan kemudian lagi mendapat pelajaran berharga bahwa kalau memperhatikan omongan orangnya begitu. Ya. Karena setiap orang punya persepsi. Ya, kalau kita memperhatikan uh, orang maka kebaikan itu tidak akan bisa kita lakukan seperti Lukman dan anaknya itu Jadi Kita bisa jalan-jalan kemana-mana Umpamanya uh, Mungkin kita bisa Manfaatkan Umpamanya Idul Fitri besok gitu, Jalan-jalan Ke rumah family atau kemana saja Untuk memotivasi mereka ya. Dan uh, harapannya adalah Supaya mereka nanti ke depan Juga melaksanakan Saum Ramadan Maka kita buat nanti di, di, apa namanya, di acara Idul Fitri itu Kegiatan yang kemudian merangsang dia Agar dia mau melakukan Puasa lagi di tahun yang akan datang Kalau memang Kita ingin merangsang saumnya Umpamanya e, Biasa kalau di Betawi itu nanggok Jadi anak-anak Bawa itu Bawa apa namanya e, kantong uang dompet ya atau e, celananya yang banyak kantongnya itu biasanya <tuh> nangguk jadi kalau misalkan ketemu pamannya biasanya kasih seribu gitu kan itu luar biasa itu menarik gitu ya buat anak-anak gitu sehingga itu ditunggu-tunggu namanya lebaran namanya ramadan sehingga motivasi anak untuk ikut-ikut ramadan itu luar biasa gitu yang ditunggu-tunggu bahkan kalau saya e, di bulan ramadan tuh selalu ada sesuatu yang lain hanya keluarnya bulan ramadan aja contoh Coklat ada coklat Ramadan saya tu ya, buat coklat, coklat Ramadan. Coklat itu keluar hanya Ramadan aja. Di luar Ramadan tidak keluar. Tidak ada. <tuh> ya coklat itu tidak keluar selain bulan Ramadan. Bentuknya eh, apa namanya? Kayak apa, uang uangan gitu. Sebab so, pergi tu keluar ini bulan Ramadan. Selepas Ramadan tidak keluar itu. Sehingga anak itu kalau misalkan eh, puasa, sudah bayangan dia adalah coklat Ramadan itu gitu. Jadi kita perlu, perlu berikan itu supaya memang motivasi mereka keinginan untuk uh, bisa uh, lebih uh, melatih dirinya menjadi lebih baik itu semakin meningkat. Gitu. Karena pada dasarnya anak-anak itu sudah punya motivasi sebelumnya. Tinggal kita ciptakan suasananya agar motivasi yang sudah ada itu tidak tumpul. Ya, kebalikan dari yang tadi kadang-kadang kita menumpulkan motivasi anak. Gitu, contoh ya uh, kita lebih lebih mementingkan uh, piring nggak pecah ketimbang anak-anak membantu kita ya contohnya begitu <tuh> ya karena takut umpamanya piringnya pecah sehingga anak mau bantu orang tuanya itu kita larang gitu ya padahal itu memberikan apa namanya memberikan pembatasan artinya motivasi yang kemungkinan muncul sebetulnya yang bantu orang tuanya jadi nggak ada lagi gitu saya pernah ada kasus, anak saya umur 2 tahun sudah membantu e, kalau mau makan itu biasanya suka mer ikut merapihkan tempat atau tempat makan begitu, bahkan dia yang ngambil piring sendiri gitu, umur 2 tahun. <tuh> ah, suatu ketika, e, apa namanya, kebetulan piringnya itu piring e, kaca ya, piring beling, piring beling, akhirnya dan saya lupa mengamankan tempat dia berjalan. Tempat dia berjalan itu ada beras sehingga dia kesandung, ya kesandung masih ingat bahasa kesandung barangkali ya, kesandung, apa kesandung tuh, ya ter, ya kesandung deh, kan kesandung ya, kalau ter tuh licin apa ini kesandung deh. Nah, ya bahasa kesandung, eh, kesandung bahasanya. Jadi akhirnya pak jatoh dan piring itu pecah, ya piring itu pecah dan um, tangannya berdarah-darah tentunya cuman saya ini berpikir keras nih kalau saya larang otomatis dia tidak akan bantu lagi ya pasti itu ya sehingga saya gimana caranya supaya e, apa namanya saya bantu dia bersihkan darah di tangannya itu sabutin beling-belingnya itu di tangan begitu tanpa e, apa namanya tanpa harus kapok dia untuk membantu ayah dan ibunya begitu karena sesungguhnya anak tuh punya motivasi untuk membantu ayah dan ibunya gitu kadang kitanya yang khawatiran begitu setelah itu baru ya Bahwa peling peling berbahaya, sehingga saya belu, beli peling ini. Peling apa? Melamin. Walaupun lebih mahal dikit, ya peling melamin beli itu. Tadinya peling seng aja yang yang kayak dulu tu, cuma dah enggak ada. Peling bisa lebih murah, tapi enggak ada. Cuman melamin. Nah itulah akhirnya aman. Anak-anak bantu juga enggak ada masalah, gitu ya. Bantu uh, akhirnya ya sampai saat ini, bapaknya anak itu ketika ada tamu itu selalu Ingin bantu, apakah bawa airnya, bawa makanannya, begitu. Ingin terlibat, karena pada dasarnya anak itu punya motivasi. Tinggal kita saja, orang tua bagaimana merangsangnya. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar, apa namanya? Pengantar diskusi barangkali ya, ada yang perlu ditanyakan nantinya. Atau mungkin justru menambahkan contoh-contoh yang lain, silahkan. Jadi saya mungkin sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat paling tidak untuk saya sendiri untuk meningkatkan terus uh, kualitas mendidik anak anak-anak ya, kita yang memang diharapkan betul anak-anak kita ini berjalan sesuai dengan fitrahnya. Karena begitulah kata Rasulullah SAW agar anak kita itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhwidanihi au yunsirunihi au yumjisani. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita agar kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Ini saja barangkali dan saya serahkan lagi ke moderator, ya, tamu moderator siapa namanya ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, um, dulu tadi paparan dari Ustaz. Insya nah, Insyaallah akan ada sesi tanya-jawab -tanya setelah ini Di video sudah masuk dua pertanyaan Satu pertanyaan dari Pes Mungkin kita jawab satu satu persatu aja ya Ustaz ya iya. Uh, Pertanyaan yang pertama uh, Bagaimana caranya menanamkan hukum Hukum-hukum dan kewajiban pada anak Seperti hukum puasa, hukum perhatian uh, salat kayak gitu. Bukan bukan hanya mengajak Tapi menanamkan hukumnya. Ya. Dari siapa itu? Dari Pak. Dari Pat ya. Kalau ya. T. Oh gitu. Pak T ya. <laughs> kalau saya kalau Indonesia ngomong part itu. Iya. Dari mana? Dari Prof katanya gitu ya. Kan agak susah juga tuh ininya. Spelling-nya agak susah kayak part itu ya. Saya part aja deh. Baik eh uh, Bagaimana untuk menan tapi usianya berapa ya? Saya enggak sebut usianya berapa? Saya memang tahu. 6 tahun, oke. 6 tahun, okay. 6 6 tahun 6. itu uh, untuk uh, Mbak di seberang sana itu, ya. Yeah. Mbak Tuti ya katanya. Uh, gini, <coughs> kita jangan dulu ter apa namanya? Saran saya sih untuk menelakan hukum itu uh, perlu bertahap. Saya punya pengalaman masalahnya di sekolah. Jadi mengenalkan tentang uh, Wajib dan sunnah, ya, punya pengalaman buruk, gitu. Nah, ketika saya kenalkan ini sunnah, ini wajib, maka biasanya anak akan memilih yang sunnah itu nggak dilakukan, ya, dia akan lakukan yang wajib-wajib ini kan wajib, sunnah itu kan sunnah, sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, ngelakukan nggak apa-apa, ah, akhirnya nggak usah, gitu, itu satu sehingga. Anak itu memilih sholat duha itu kan sunnah pak katanya boleh kan ditinggal itu kan sholat rawatib ya pada itu jalan kan menurut saya uh, untuk hukum nanti lah gitu ketika anak itu sudah siap menerima bahwa yang sunnah pun mesti dilakukan gitu bukan sekedar yang wajib saja begitu saya pikir nanti usianya uh, bahkan saya ketemu anak yang seperti itu itu usia-usia kelas 4 usia berapa ya 4 10 tahunan ya 10 tahunan ya mbak jadi uh, saya mengenal itu gitu. Sehingga uh, dan juga satu lagi contoh namanya ada definisi tentang nabi dan rasul. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dan kewajiban menyampaikan. Sementara nabi adalah untuk dirinya sendiri. Sehingga nanti tuh ngapain Pak katanya kita kan bukan nabi. Harus hmm. menyampaikan itu kan. Nabi aja enggak boleh enggak eh, menyampaikan lagi, menerima wahyu kita terima wahyu katanya gitu. Nah, hal-hal begitu nampaknya perlu kita perlu kita apa? seleksi Anak-anak itu pintar-pintar masalahnya Dia akan memilih yang teringan Gitu, mau susah-susah. Sehingga memang yang paling penting Menurut saya adalah Memang takdib Karena memang kalau lihat usia 6 tahun Itu bahasanya uh, Mungkin pakai metodologinya Alib bin Talib, Itu usia-usia takdib Atau uh, Apa namanya Kita pakai Pendapatnya Siapa ahli sosiologi Islam itu pendidikan? Ibn Khaldun Usia-usia takdib Usia-usia Memang pembiasaan Bukannya Bukannya uh, penyampaian teori, pembiasaan aja buat mereka. Yang penting mereka mau salat duha, salat duha. Malah barangkali kita rangsang mereka. Itu mawannya ketika salat duha. Nah, di waktu duha ini, gitu kan? Ada keunggulan apa Oh, nanti uh, Allah akan membukakan pintu rizki kalau kita salat salat duha. Jadi kalau ada yang apa sekarang, mau beli sepeda harus aja salat duha nanti Allah merizki Nah, gitu barangkali yang paling penting buat kita. Jadi, belikanlah sanangan yang banyak buat anak-anak gitu. Rasanya banyak orang anak bukan bukan kalau hukum-hukum tuh belakanganlah. Nanti yang pengalaman kita justru malah itu di lapangan di sekolah ya malah kita kesulitan setelah kita menyampaikan materi itu malah kesulitan karena anak, -anak susah. Salat duhanya gitu kan sunah, Pak. Iya. Salat itu juga sunah, Pak, ya. Jadi, sehingga saya pikir perlu bertahaplah. Saran saya begitu. Ya usaha-usaha itu saya pikir biarkanlah. Ya. Eh, yang penting dia melakukan kegiatan-kegiatan yang memang baik-baik yang kita akan rangsang. Saya pikir itu jawaban saya. Ya. Semoga bermanfaat. Oke, Alhamdulillah di studio juga. Teman -teman. Di studio juga sudah ada beberapa teman dari IMAI Indonesian Association Indonesian Muslim Association of Ilawara. Mungkin kita coba pertanyaan dari studio dulu ada Pak Roni. <laughs> Silakan Pak Roni. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh uh, mohon maaf nih Ustaz, saya mungkin ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya satu tapi mungkin bagusnya dibagi dua kali ini. Kita sering melihat bahwa Anak seperti yang Ustaz sampaikan Bahwa anak itu memang cenderung Untuk berkreasi Nah kadang kreasinya ini Yang yang menimbulkan kekhawatiran Terutama dalam kaitan keselamatannya dia Nah Sementara sementara juga di lain pihak Ada yang mengatakan bahwa kalau melarang itu Itu tidak baik bagi psikologi si anak Nah ini mohon pendapat uh, Ustaz Apakah sebenarnya melarang anak itu ada manfaatnya dan kalau ada manfaatnya, apa kira-kira batasannya dalam kita melarang anak? Sekian pak Ustadz. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih Pak Roni <coughs> e, dan pemirsa semuanya. Ini pertanyaan yang ini kerap terjadi di rumah tangga, <coughs> ya antara tarik tarikan mengembangkan kreativitas, dan e, kita khawatir, ya membahayakan anak gitu itu. E, sering bertemu di lapangan e, apa namanya, Antara tadi mengembang kreativitas Dan kekhawatiran kita Akan keselamatan mereka Nah e, Tadi juga Pak Rony menyebutkan Apakah perlu dilarang gitu, Karena dilarang katanya kurang mengembang kreativitas Jadi e, Kita harus Betul-betul menciptakan Suasana yang Katakanlah kalau memang dia mau batu di dapur Maka dibuatlah dapur yang aman yang ramah anak. Nah, bisa enggak tuh contohnya umpamanya yang tajam-tajam itu jangan ditaruh di bawah. Ya, yang apa namanya? Yang mungkinkan anak umpamanya bisa me, me, menjadi pecahan macam-macam, yang yang mungkin anak-anak anak pakai. Jadi eh uh, di dapur itu kita sudah beri tugas anak-anak kita itu mengerjakan yang memang enggak berbahaya gitu. Kita bagi tugas sudah. Ya, bagi tugas semuanya ibunya yang yang motong-motong Sementara anaknya yang Mucinya, kalau sayuran Jadi gitu, kita harus pilah-pilah gitu Supaya anak terlibatnya Ikutan, tapi memang Betul-betul uh, aman, gitu Jadi, kalau pengalaman kami Memang, uh, kalau ingin Bantu, senang kita Anak yang bantu di dapur, tinggal bagi Pilah-pilah, kalau ingin menyayur ny kangkung gitu, Maka tugas nanti Dan kalau kangkung, gampang malahan Kita gak pakai pisau langsung dipotek gitu ya, dipotek apa tuh ya, ya itu mudah-mudahan masih ingat bahasanya, potek di pakai tangan gitu ya, dipetik lah gitu, eh, putusin gitu, pakai itu. Gitu. Nah itu, <crees> susah padahal susah mana, ada kalau merek sepatu sepotek ada, <c dis bitter> ya itu. Nah e, itu jadi <kches> pakai itu kita nggak pakai pisau. Untuk itu ah, mereka juga yang nyuci apa nyuci sayurannya. Jadi kita cari bapaknya yang memang e, tugas-tugasnya yang nggak bahaya. Kalau yang bahaya biar e, kita yang mengerjakannya gitu. Jadi bagi-bagi tugas sama mereka itu e, yang bisa mungkin dilakukan. Terus kaitan dengan dilarang, saya pikir e, kita perlu juga menyampaikan bahwa ada sesuatu yang dilarang. Perlu karena memang dalam nanti ke depan juga mereka harus dikenalkan dengan yang larang-larangnya itu perlu. Hanya barangkali di apa namanya. Kita ke anak-anak itu nggak sekedar dilarang, gitu. Perlu juga e, menjelaskan konsekuensinya. Tapi kalau anak-anak usia 2 tahun cukup seperti tadi kondisinya. Jangan nggak nggak apa namanya yang namanya apa tuh? Kalau umur 2 tahun saya pikir belum saatnya untuk bisa bahwa ini nggak boleh macam-macam susah itu, ya. Baru sekedar nangka bahwa e, ini saja yang kerjakan ini kita gitu tapi kalau misalkan anak usia-usia Humayyiz, usia-usia itu usia 7 tahun, itu sudah bisa dijelaskan kenapa ini enggak, ini konsekuensinya. Gitu, kita harus nyampaikan konsekuensinya, dampak-dampaknya perlu ketika dilarang-larang itu. Gitu, sehingga memang pelarangan itu memang tepat gitu. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu melarang tapi menjelaskan juga kenapa dilarang. Umpamannya uh, apa? Innamal khamru Wal mai siru, wal, an, wal anshobu, riziq sumin amalit syaiton. Kenapa dilarang? Karena itu amalnya syaitan, gitu. Syaitan doang yang mukjiz seperti itu, kita mah jangan. Contoh begitu. Jadi uh, Allah memberikan apa uh, dampaknya biasanya ketika dilarang itu. Ya, ketika pelarangan pelarangan mesti ada, gitu. Ada ada ini ada konsekuensinya. Jadi kita perlu menyampaikan konsekuensi kepada anak. Saya pikir itu, Baroni mudah-mudahan ini jadi inspirasi, paling tidak inspirasi awal lah untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Baik. Lanjutnya ada pertanyaan dari Brisbane dari Ibu Diah. Pertanyaannya latihan seperti apa agar orang tua bisa memiliki kemampuan storytelling. Bercerita. Kemampuan bercerita. Kayak drama nih. Ini anu menarik sekali ya. Ibu siapa tadi? Budiya. Budiya ya Budiya. Uh, sepanjang <coughs> apa? Mungkin bercerita itu kalau di rumah mungkin nggak seperti di sekolah yang memang demikian, ini ya, apa mungkin karakter suara juga lain-lain, gitu saya pikir eh, cukup dua, tiga karakter suara, dicobalah ya, gitu e, latihannya, ya kita memang bercerita saja, langsung, di apa namanya mungkin awal-awal sih masih sama aja itu suaranya, awal-awal, nanti -awal. lama-lama juga bisa beda jadi coba aja, toh juga bercerita di anak-anak yang paling bagus tuh kan ada kondisi yang menarik, eh, kondisi yang Uh, enak nyaman untuk anak uh, untuk anak dicintai contoh mamanya sebelum tidur itu kondisi yang bagus untuk untuk di apa enak dibacakan cerita atau umpamanya saat santai ya itu bisa dibacakan cerita gitu <tuh> jadi uh, sesungguhnya anak itu walaupun mamanya katakanlah kita belum sebaik pendongeng kita bercerita itu insyaallah anak-anak mau mendengarkan sehingga kalau apa namanya uh, sebatas yang kita bisa pun Insya Allah mau membumbu bercerita. Nah kalau Bu, Mbak Adia ini atau Bu Dia ini ingin uh, meningkatkan itu, ya <coughs> memang satu masalahnya adalah sempatkan kita bercerita satu itu. Kalau itu kok enggak terusmat tapi kagak kesulitan gitu, ya terus uh, setelah itu kita <coughs> biasanya uh, supaya kita bisa bersuara punya karakter yang lain-lain gitu ya Ya kalau saya jangan cerita, saya nak dalang soalnya dan saya pernah latihan ngedalang tapi gak jadi, jadi ustad jadinya sekarang kalau gak jadi ustad jadi dalang jadi eh, gak aneh gitu karena di musola pun sering ditangkap saya tuh. Kalau, kalau lagi musola udah sebelum tidur gak dalang dulu jadi suaranya bisa seperti itu, tapi jangan khawatir artinya eh, cukup Eh, tiga jenis suara saja kalau kalau ada dua gitu sudah cukup antara ketika dialog beda-beda -beda, cukup menarik lah gitu. Enggak perlu ada tadi kan ada si Keri, si Utun, si Kakek, mungkin ada si ibu-ibu juga kan gitu, suaranya beda-beda itu semuanya. Nah, kalau ini saya pikir cukup lah. dua saja ketika dialog berbeda cukup menarik mana anak gitu. Uh, terus uh, kuasai ceritanya. Jadi ceritanya itu harus kita kuasai apa yang kita akan berikan apa penekanan di mana gitu akan kita tanamkan nilainya itu perlu-perlu kita ketahui oh kita akan menanamkan nilai ini nih karena anak kita banyak ada permasalahan di sini gitu perlu kita perlu kita uh, rangsang gitu maka perlu baca ceritanya gitu ya jadi sebelum cerita ke anak kita sudah baca duluan dan kita kuasai itu materinya gitu ya syukur kalau bisa melatihnya dulu sebelum ceritakan tapi kalau enggak enggak ada masalah yang penting kuasai dulu ceritanya sudah mulai bercerita Ya, Insya Allah lah itu kalau mau uh, melatih seperti itu bisa. Ya kalau mau lebih jauh lagi, saya pikir memang perlu latihan yang cukup ya. Kalau ingin menjadi katakanlah ibu-ibu dia mau uh, menjadi spesialis pendongeng gitu, nah ini ada ada sekolahan sendiri nih. Ya, latihan vokalnya ada, ya, latihan napas, latihan macam-macam itu banyak ya, mbak dia ya sebetulnya untuk bercerita. Itu, tapi sekedar untuk bercerita di rumah, saya pikir yang saya sampaikan tadi cukuplah ya kuasa ceritanya terus lalu apa nilainya kita cukup dua yang yang beda umumnya bapak-bapak sama ibu-ibu apa anak sama ibunya atau uh, teman, di antara teman berdua gitu tinggal gitu saja dua cukup ketika dialog aja gitu saya pikir itulah ya dua bisa sepikir gede sama kecil kadang-kadang kan umumnya anak-anak tinggal dikecilin aja suaranya gitu ya kalau bapak-bapak tinggal digedein aja suaranya ya Bagaimana so, ini? Kabarnya baik. Itu tinggal gitu aja dah. Kalau mau ibu-ibu, uh, uh, gimana kabarnya? Baik semua anak-anak tinggal gitu aja. Kayak kakek tinggal kayak kakek. Ya, bukan tinggal ya. Ia ya, ya, latihan lah. Itunya gitu, mbak dia. Tapi ya. untuk di rumah cukup lah, mbak dia. Saya yakin bisa. Ya, apalagi ibu-ibu tu biasanya pandai bercerita. Ya, saya yakin. Ya, karena saya, eh, uh, ya kan kalau sudah punya anak Biasa dipaksa ya. Dipaksa pas jadi ibu kan gitu. dan tapi SK-nya itu SK permanen tuh enggak bisa berubah. Kalau kita bosan jadi ibu enggak mungkin keluar jadi ibu ya. Permanen aja ya. orang tua tuh enggak mungkin kan. Bapak juga sama. Begitu ya Mbak Diah, mohon maaf eh, kalau enggak bisa memuaskan eh, pertanyaannya paling tidak itulah Allah alam. Terakhir, selanjutnya ada pertanyaan dari Uhti. Masih banyak peserta yang antri. Um, ada pertanyaan dari Uhti Aida di Sydney. Pertanyaannya, boleh tidak untuk anak yang sudah memajut, motivasinya diarahkan kepada harapan orang tua atau keinginan orang tua yang barangkali bertentangan dengan keinginan dan harapan anak? Ya itu aja. Iya hmm. ya. Yeah, yeah. Uh, yang seperti itu nampaknya memang <coughs> uh, kita perlu ini Bu, Bu Aida di Sydney ya, ini tetangga rumah nih jangan. Uh, untuk yang seperti itu kita cukup saja uh, apa namanya harus bercerita atau memberikan rangsangan yang cukup ya kepada anak. Tapi jangan kecewa kalau misalkan nanti suatu saat anak nggak nggak nggak memilih apa yang kita pilih gitu. Yang penting kita sudah memberikan apa namanya patokan-patokan yang benar gitu ketika pilihan-pilihan itu anak tuh milih itu yang paling itu terpaling tidak yang pertama emang <tuh> untuk kita bisa memberikan motivasi yang yang kita inginkan yaitu berikan rangsangan yang cukup banyak gitu dan kalau bisa yang menarik ya jangan sampai banyak tapi nggak menarik bisa jadi malah uh, apa namanya enek gitu berbalik jadinya kan tadinya uh, harapan kita dari anak suka akhirnya malah nggak suka Karena kita terlalu memaksakan betul gitu kepada anak-anak, ya karena anak sendiri sudah sungguhnya punya-punya ingat gitu ya. ya sendiri sebetulnya. Kita berangsangan. Yang banyak asal rangsangan yang baik-baik tuh gitu, ya. yang baik-baik itu rangsangan yang baik-baik um, kita buat tuh, <tuh> kayak contoh aja nih. Anak saya pengen kalau di Indonesia kan ada pil dachil. Pemilihan daya cilik Anak saya pengen ikut itu Yang kelima nanti pengen ikut Sekarang di sekolah-sekolah sudah -sekolah, ceramah itu Satu motivasinya Ternyata Kan saya sering pergi begini Dia tahu bahwa satu ceramah di mana-mana Sehingga dia bilang Jangan ayah semua katanya yang ceramah Aku juga <tuk> <belum tuk> mau gitu. Nah bahan kita tidak pernah mengkondisikan itu ya, Sedar ada ini aja apa sih eh, Kita kasih rangsangan aja, yang baik-baiklah ke mereka pilihan pilihannya itu Dia pengen ikut Allah Alam cuma satu sebelang syaratnya gitu teteh uh, apa namanya uh, bisa ikut uh, apa namanya ikut dari cilik uh, dari cilik ya kan kalau baca qurannya terbagus sekarang belajar belajar baca quran, itu, lanjut -lanjut baca quran. Nah, itu bagian dari ini jadi menurut saya justru malah saran saya sih anak-anak usia-usia momen tujuh tahun begitu ya uh, itu aja rasa yang baik-baik aja gitu nanti pilihan bi biar mereka Nah, sekarang kita tinggal berikan patokan-patokannya Gitu Jadi, apa yang kita rangsang adalah sesuatu yang kita inginkan Jangan kita punya keinginan yang satu Harus banyak kita inginan juga gitu Kalau satu nanti, kalau gak nyambung repot Ini repot bu, bu Aida ya repot Kalau kita mau nyempeng satu, sementara anak gak mau Wah, kita punya pilihan, mesti kita mesti Atur ada yang banyak gitu Tapi itu semuanya koridornya sudah kita atur gitu Oh iya enggak apa-apa. Sana juga tetap masih pilihan kita juga gitu. Anak milih, dimirinin. Ya pintar-pintarlah ya kan? Jadi jadi orang terus pintar-pintar ya? ya. Jangan jangan kemudian eh uh, pernah memaksakan. Karena sebegit gitu. Nanti soalnya uh, khawatir pertumbuhan anaknya kurang baik gitu kalau memang sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Tapi insyaallah lah. Saya kalau anak itu dirangsang yang baik-baik, maka dia punya keinginan untuk menjadi orang yang baik juga begitu. Tapi kita itu barangkali jawaban saya mudah-mudahan belum puas sehingga nanti mungkin bertanya kepada orang yang lebih paham lagi, Almamat. Ya baik, Alhamdulillah. Uh, selanjutnya ada lagi dari dari mana ini ya dari Olonggong, Olong. dari Mbak Dian. Pertanyaannya bagaimana caranya menasihati anak tanpa menyebabkan debat kusir? Karena pengalaman beliau, kadang kalau tidak sehatnya anak sudah bisa beralasan dengan pemikirannya sendiri. Itu aja, Stes. Iya. Yeah. <laughs> yeah. Ini... Kayaknya supir Delman, nih. <laughs> <laughs> Karena dibatku siri, ya. Mbak Dian, ya. Di Wolonggong, Tetangga stasiun radio, nih, klien. Kayaknya di bawah, nih, ya. <laughs> uh, Mbak Dian, kini Memang eh, anak sekarang itu berbeda dengan anak dulu. Maksud berbeda begini. Dulu barangkali informasi eh, mereka, informasi apa di luar kita itu agak agak sedikit dulu. Kalau sekarang informasi di luar kita lebih banyak. Ketimbang kita. Gitu. Apalagi kalau memang biasa akses internet lah dan sebagainya dan sebagainya. Ketemu dengan orang-orang di sini yang sekolah di public school mungkin. Ketemu dengan orang siapa saja itu. Itu akan semakin semakin mungkin anak-anak itu punya pikiran lain Semakin mungkin gitu Kalau dulu ya uh, seorang anak baru keluar dari rumah itu Kalau sudah lulus SD Ya bahkan kalau di kampung lulus SD umur 12 tahun langsung nikah ya, kan gitu ya Jadi informasi tentang apa ya sedikit gitu Kalau sekarang malah tambah banyak Ya, informasi deras dari mana saja, begitu. Nah, yang ada gini mbak Dian, <coughs> ini sih hemat saya ya. Jaman sekarang ini kita memang harus uh, apa namanya uh, nasihat itu, apalagi anak tahu usia berapa ya? Mbak berapa? Ibu sebut. Tiga tahun. Tiga tahun apa? Tiga tahun. Eh, tiga, tahun? tiga tahun? Oh, <laughs> masih pingin. <laughs> tiga tahun ya. Eh uh, Tiga tahun memang bukan dengan nasihat sih ya mbak Dian ya tiga tahun itu ya tiga tahun itu memang dengan pembiasaan ya kalau nasihat tuh belum ketemu ya belum ketemu dan kini <coughs> deh nggak tahu kasusnya apa ini ya kasusnya apa uh, ini pengalaman aja <coughs> jadi untuk anak-anak katakanlah 3 tahun dia sudah bisa komunikasi sih tapi sederhana <coughs> ya umpamanya uh, kita mau pergi ke toko nah, supermarket itu biasa anak 3 tahun itu kalau enggak kita kondisikan di awal dia pengen apa yang dilihat oh, tuh ada ini ambilnya ambil kan enggak tahu ya, orang tuanya kantongnya lagi tanggal tua ya. Sudah terlalu banyak badat. Nah, begitu bila tentu bantiguling-guling dia ya kan begitu. Nah, hal seperti ini ya. Kalau uh, yang bagus begitu memang uh, kalau saya itu kalau anak belanja 3 tahun itu kasih ini uh, bungkus yang udah beli. Enggak dibuang tuh. Apanya yang udah beli apa? Dia cocokin tuh di luar itu nggak gitu jadi kasih bungkusnya ya yeah, kalau saya gitu jadi bungkusnya gunting kayak mau beli coklat atau apa es krim atau apa guntingnya bungkusnya cocokin dia Nih ad beli ini udah gitu ya kalimatnya ya yeah, paling gitu doang ya <hari> kan jalan cari dia cucu-cucu ya kita asik begini. dia dia terseret sendiri ada udah dapat dah <laughs> itu duluan I kita kita suasa ini apa namanya kalau di luar dari itu sudah enggak nak pilih ah oh, enggak ini itu gitu sehingga di rumah sudah siapkan jangan semua sampai kita enggak pernah menyiapkan anak tahu-tahu di jalan atau di supermarket dia nangis wow nanti kita enggak kasih kan jadi masalah akhirnya kita akhirnya kalah biasa kalah juga orang tua biasanya biasanya Ya, begitu langsung beliin gitu. Dan itu berarti udah menang tanah, heeh kan? Pakai nangis kan? Nah, jadi tahu caranya ke depan. Jadi anak itu untuk bisa bergainingnya itu gampang, nangis, asosiasi kan? Nangis dibeliin, nangis dibeliin, berarti harus nangis. Efektif nangis nih kan? Nangisnya jangan di rumah, nangisnya nanti. Itu. Nah, dia ngerti sederhana, berpikir begitu sederhana itu. Saya pikir bisa anak-anak. Jadi memang saran saya segala pun disiapkan, pemamanya kadang-kadang e, ke rumah kakek nenek atau segala macamnya disiapkan, nanti ketemu siapa, macam-macam itu disiapkan sebelum-belumnya. Ya. Eh <tuh> e, mau bawa anak ke masjid. Ya kadang-kadang kita kurang sih membawa aja gitu, padahal perlu disiapkan, nanti ketemu siapa di sana? Ketemu om siapa, ketemu ini nanti sholat gimana, itu perlu disiapkan itu. Supaya anak tuh udah ada oh nanti seperti ini bagi kira-kira suasananya. Jangan sampai ke situ bingung dia kan, kok begini, kaget gitu, akhirnya apa, lari-lari yang, iya, oh gitu ya, lari-lari yang, dia akan, wah asik kok, luas juga ya, kayaknya diplet nih, sempit nih kan, mesti luas dulu lari-lari, akhirnya pengurus marah kan, diambil anak kita, nah itu, karena kita gak mau di rumahnya, gitu, saya pikir, itu ya mbak Jen ya, sya Allah seungguh 3 tahun, baru asik masih, mungkin ya, Asal memang ada penjelasan-penjelasan. apa -penjelasan. uh, uh, Tadi bukan penjelasan nasihat, ya, tapi fomanya uh, tadi lah, ya, dengan pengkodisan begitu. Walau alam itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih, mbak dia tu aja barangkali. Iya, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Korea Selatan, Ustadz dari Mbak Ina. Pertanyaannya, adakah perbedaan penekanan metode motivasi untuk anak prasekolah TK dan SD? Mirip-mirip sesuai. Ya, iya. Terima ya. kasih Di Korea Selatan jauh amat. Iya tapi nyambung alhamdulillah nih berkat Pak Teddy ya. Waalaikumsalam. Ya tapi nyambung alhamdulillah nih berkat Pak Teddy ya. Waalaikumsalam. Iya ya. Baik, tentang apa ada perbedaan Motivasi anak Prasekolah, SD ya. uh, Yang jelas Mungkin gini uh, Kan taraf berpikir anak berbeda-beda Gitu ya Berpikirnya beda-beda Dari mulai TK itu kan pra Operasional konkret gitu. nanti SD itu operasional konkret. Nanti ketika sampai ke atas sudah abstrak. Artinya kan seperti nasehat itu kan abstrak. Ya. Nanti kita sampaikannya ketika sesuai dengan tingkatan usianya. Ketika anak mampu menyampaikan abstrak itu, Ket, eh, menangkap yang abstrak itu, ketika yang konkret jangan itu yang dipakai. Justru banyak contoh lah, banyak-banyak banyak langsung yang konkret-konkret aja gitu. Untuk motivasi anak, -anak TK, SD gitu. Ya, untuk anak TK kan prakoperasional konkret. Sebelum itu bahkan lebih konkret lagi malah dia. Sebelum operasional konkret. Jadi yang jelas-jelas aja jelas, jelas, jelas, gitu. Ya, untuk TK SD barangkali sudah bisa ada dan sehat sedikit-sedikit gitu. Jadi umpamanya uh, uh, mau nyampaikan tentang uh, hadis Nabi, nah, kalau di usia usia SMP sudah bisa tuh. Tapi kalau misalkan usia usia SD ya pakai ini aja. Pakai apa namanya? Uh, penjelasan langsungnya saja. Nah, kalau misalkan ni kak nih, kalau kita solat eh, subuh ini dicatat dua malaikat nih, yaitu malaikat yang jaga malam sama malaikat yang jaga siang. Jadi, kalau kita solat subuh, itu dua malaikat nyatat kita seolah-olah kita solat subuh dua kali. Oh gitu? Ya, iya, itu, ya seperti itu ininya. Jadi anak-anak SD itu sudah bisa mengenal begitu. Ya, Allah alam. Jadi ya, tingkatannya nah begitulah ininya e, apa namanya kalau anak-anak TK udah dibuat nyanyi itu seneng dah, ya kan? Sambutlah bulan Ramadhan gitu tinggal gitu aja dah ya. Kalau mau Ramadhan, alhamdulillah seneng nih di rumah banget di apa namanya di kamar bu tempelin apa tentang Ramadhan semuanya informasi tentang Ramadhan gitu. Kalau saya kayak ulang tahun aja dah kalau Ramadhan tuh rumah pasang balon, ada ucapan-ucapan. Bikin, kadang bikin gambar sendiri Gitu ya, ada apa Apapaknya Selamat Ramadan Apa katakanlah anak Puasa yuk, gitu Pakai gambar anak-anaknya Bikin gambar, gitu Baru-baru mereka warnainya, macam-macam gitu ikut begitu, sehingga ikut terlibat Nah itu ya. Jadi mereka harus terlibat, ikut Dan komplit uh, <coughs> Jelas gitu Ya Saya pikir itu ya Mbak uh, Ina mudah-mudahan ini memicu aja deh, mungkin enggak begitu rinci, tapi itu barangkali untuk lebih jauh lagi dipelajari, Allah alam. Sudah ya? <laughs> <santik> ya um, mungkin ada waktu beberapa menit ya? ya. <santik> buat Ustaz narik nafas dulu. <laughs> uh, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari dari PERS lagi, Ustaz. Pertanyaannya memberi persyaratan sebelum membolehkan keinginan anak e, misalnya sebelum main komputer harus ngaji dulu ada dampak negatifnya enggak terus sama halnya seperti mengajarkan e, berpuasa sebelum sampai ke hukum-hukumnya e, anak beliau ini kebetulan karena sekolah di Australia jadi sedikit komplain kalau di, diajak untuk kegiatan-kegiatan kepuasan -kegiatan seperti itu. Eh uh, iya, yeah, ada ada tips-tipsnya Ustaz? Apa tadi pertanyaannya? Diulang Pertanyaannya sekali lagi. Sekali lagi kalau misalnya memberikan persyaratan sebelum membolehkan keinginan anak, ada dampak negatifnya enggak? Terus satu lagi um, mengajarkan anak berpuasa di lingkungan yang yang tidak kondusif kan ya seperti di Australia ini. Baik. Eh uh, di prodeh. Ya? Uh, eh ya, pertama tentang persyaratan dan dampak negatifnya apa enggak? Jadi uh, kalau itu nanti dua-duanya baik kan ya? Dua-duanya baik antara main komputer dengan? Ngaji. Ngaji. Dua-duanya baik. Main komputer juga baik. Ngaji juga baik. Main komputer kan baik juga. Kalau bisa jangan di, jangan di ini. Jangan dipersyaratkan. Saran saya. Kenapa? Karena nanti bisa salah satu mengalahkan satu. Jadi berarti berarti sholat itu. Ya. Bertentangan dengan. Dengan main komputer. Padahal komputer bagian dari. Eh, keharusan. Kita mesti bisa kan gitu. Gitu ya. Saran saya enggak dipertentangkan itu, saran saya. Nah yang ada adalah barangkali begini, e, apa namanya kita enggak tahu ya dari buat ini siapa namanya? Batuti. Batuti lagi, batuti gini. E, batuti bisa buat, ya Batuti dan, dan sebagainya. Kuat <laughs> tuh dan dan lain-lain. Jadi di apa di tembok itu kita pasang itu pasang jadwal apa jadwal harian gitu ya jadi kita buat begitu tuh jadi anak bisa berdasarkan itu walaupun nggak seperti di sekolah banget gitu buat namanya aja apa ada tanggal sekian ini belajar komputer ini uh, ngaji itu buat seperti itu ya nanti itu akan membantu sebetulnya kakak ini kayaknya uh, kan anak usia berapa tadi ya bu ya anaknya tujuh tahun ya nah Enam uh, tahun bapaknya, 6 tahun bisa lebih ajak bicara uh, kak atau uh, siapa Eh kakak lah kita kan atau apa? Uh, kita kan ada kegiatan ini, ada kegiatan ngaji, kita komputer main apa, main apa. Ini kakak mau kapan komputernya, kapan ngajinya macam-macam. Begitu, -macam. bersama dengan mereka kasih bapaknya lambang yang menarik gitu ngaji, mungkin kita gunting kertas lagi ngaji belajarnya komputer, ngenting komputer dia jam, jam sekian kasih. Sambil juga anak belajar belajar jam. Belajar jam nih Kan anak-anak kelas 6 uh, usia 6 tahun tuh kelas 1 kalau enggak salah. Nah, itu sedang belajar jam. Jamnya ya, jamnya tuh ini. Uh, belum menitnya baru-baru baru 31. Kalau di, eh, di sini bukan Indonesia ya lupa ya. Kalau kurikulum luar apa enggak tahu ya, tapi yang di, di Indonesia begitu kan. Udah belajar jam-jaman tuh anak-anak kelas 1. Nah, itu sambil juga belajar jam, sambil juga belajar baca. Oh, sudah, baru belajar baca. Sudah oh, baca ya. Hmm, hmm. Gitu ya. Nah, itu bisa tempel tu. Kalau yang belum bisa, pakai penunjuk jam. Kita ada jam dindingnya, maka ada jarum pendek, jarum panjangnya. Jadi kita pakai itu, gitu. Ya, di rumah tu. Jadi tinggal buat begitu. Itu mungkin bisa membantu, ya. Bisa membantu Pak uh, Tuti seperti itu <tuh> uh, tentang uh, apa? Tadi, apakah bersarat itu bagus? Yang kedua, mungkin untuk menambah motivasinya. Uh, uh, apa ya aktivitas mengaji itu <coughs> Harus dibuat Menarik Ya yeah, Dibuat menarik Saya uh, baca bukunya Fawzil Adib Supaya anak itu mau uh, Belajar ngaji Maka Ada hidangan ya yeah, Yang memang khusus keluar Pas ngaji Yang disuka Biar diantara, sehingga, itu macam gitu. Anak tuh, wah, nanti kan kalau ngaji keluar itu, ya, gitu. Suasana, jadi bangun suasana. Seperti dulu di kampung itu, saya senang taraweh kenapa? Karena ada makanan. waktu kecil, abis taraweh tu, wah, oh, kan orang-orang kampung tu sering bawa masuk ke musola, gitu kan? Abis pulang oh, langsung serbu, gitu. Itu pertama kali, ya. Karena memang motivasi anak itu motivasinya masih ekstrinsik bukan intrinsik. Anak-anak usia 6 tahun masih masih motivasi luar bukan dalam, dalam belum. Sehingga memang motivasi luar tuh masih banyak. Gitu. Jadi uh, tadi juga umpamanya bututi bisa di rumah buat juga uh, membaca penghargaan bagi anak-anak yang katakanlah uh, suruh baca Quran tuh ngaji itu umanya di bukunya siapkan kalau saya mau bintang-bintangan lah atau stiker yang lagi senyum, tak kan banyak ter beli. Kalau dah halaman satu tamat, Tempelin tempe, vlog. Wih, senang sekali. Dan ayah, ibu juga senang. Dan ada yang senang lagi. Allah senang. Nah, gitulah. Jadi kita perlu perlu ini juga. Perlu rajin memuji, tapi jangan terlalu banyak. Gitu. Jadi muji nya itu berikan nya itu perlu bervariasi. Jangan satu. Bisa baca pujian verbal, Bisa mungkin belayan, pelukan, cuman gitu kepada anak, jangan kita biarkan aja. Ya. ketika sukses gitu, kita wah, iya kan? Udah, Kak, kaya, udah kayak robot aja udah se. <laughs> oh, kita peluk Usia 6 tahun tuh masih butuh dekapan hangat dari ibu dan bapaknya. Ya, kalau itu dilakukan saya pikir menarik. Gitu. Sehingga memang kegiatan-kegiatan mengaji itu kegiatan yang yang menyegarkan gitu. Ya. Saya pikir itu. Ya. Kalau saya melihat komputer sama ngaji enggak jangan dipertentangkan, jangan dibuat syarat karena nanti akan mengalahkan satu sama lain. Begitu. Kalau bersyarat biasanya syaratnya enggak enak. Sehingga nanti mau <goyen> komputer ngaji dulu, jadi ngaji enggak enak entarnya. Kesannya begitu. Ya, kesannya. Ya, ngaji dulu. <laughs> ya, pasti enggak senang itu. Nah, lama-lama nanti kesan buruk. Ngaji itu Ngaji biasanya buruk. Enak. Trauma, gak enak. Kenapa jadi syarat? Karena satu-satu biasanya gak enak. Gitu. Itu barangkali ya, buat-buatnya. Lagi? Cukup ya? Soal itu puasa. Mungkin oh ya. iya tuh lagi. Puasa di bulan, bulan Ramadan. Puasa di komunitas <laughs> ya. Tidak kondusif. Tidak kondusif. Nah ini juga, kadang anak-anak itu... Uh, berarti harus mengelipat gandakan. Kalau saya gini. Uh, orang lain itu mengundang teman-teman makan tuh kalau ulang tahun Kalau saya bukan Saat Ramadan Mengundang teman-temannya teman ke rumah Buka puasa bersama mm -mm, Setiap Ramadan Jadi Ramadan itu pasti mengundang Kalau orang lain itu ulang tahun ya Sampai enggak. Ramadan? Saya bikin Ramadan itu siapin Teh kita undang teman-teman yuk. Yuk, yuk yuk. Kita ini kita siapin makan sekarang kita belanja yuk Ke mana? ke pasar Belanja sama-sama Kita siapin buat teman-temannya ini ya yang daftar itu biasanya tulis, ya kan? tu di usai kemarin karena anak saya tu empat tahun sudah belajar puasa. Jadi uh, kemarin tu, pak, sudah siapin makanan. Apa ya kita beli ya? Ini terus tulis. Pak, uh, pergi ke pasar bersama-sama. Nah, itu menyenangkan ternyata ditunggu-tunggu itu kapan ke warung-warung itu, itu. Sehingga banyak itu banyak suasana yang menarik yang kita ciptakan di bulan Ramadan, Sehingga apa? nanti anak sendiri oh gak ada masalah dengan suasana eksternal dia karena emang, oh mereka gak punya suasana begini, aku punya sebagai seorang muslim, kebanggaan gitu Ramadan itu kebanggaan buat dia itu barangkali, menurut saya gak ada masalah hanya kita pandai-pandai menciptakan suasana gitu ya, suasana yang menarik buat anak apalagi usia-usia 6 tahun saya pikir masih sedang-sedangnya itu gak apa-apa orang yang non muslim diundangannya itu buka makan bareng, saran saya gitu undangannya teman-temannya itu biar tahu, eh, katanya ntar senang juga ya ramadan kayak gini ya, gitu makanya kan ikutan kak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jadi gitu maksudnya ya mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah ya bulan Ramadan ini doa banyak-banyak. Lagi? Udah ya tutupan. Alhamdulillah uh, tadi berikut tadi nah, paparan tadi. menarik dari Ustad. Um, masih ingin lagi rasanya kita mendengarkan lebih banyak nasihat dan pengalaman dari beliau. Namun waktu juga yang memisahkan kita. E, mungkin untuk terakhir kali, Ustadz ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman di Australia dan New Zealand? Korea juga. Korea juga dan Jerman ada. Jerman juga ya. Baik. E, pertama bahwa kita jadi orang tua ini kita yakini tidak dipersiapkan sebelumnya jarang orang tua yang percaya dirinya jadi orang tua, rata-rata yeah. <laughs> semuanya terpaksa. ya saya juga sama, terpaksa juga, e, karena memang kita ketahui bahwa <coughs> tidak ada institusi formal kita untuk jadi orang tua, semuanya informal semuanya, begitu. Adapun ada memangnya seperti parenting dan sebagainya, e, itu sebagai upaya, sebagai menarik juga kalau kita adakan. tapi sekarang ini kita realitanya kita punya anak. Realitanya begitu dan anak, -anak itu uh, kalau mungkin ada yang menganggap dia tu uh, ini apa sih aset ya yeah. anak tu aset karena memang dikatakan oleh Rasulullah SAW ida mata benua Adam encatul amalu ketika anak Adam itu meninggal maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga dan di antara yang tiga itu salah satunya adalah Anak yang soleh terlalu mendoakan Berarti kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh gitu. Tapi kemudian menjadi anak soleh ini Problem kita sekarang lagi tadi Kita enggak punya sekolahannya Sehingga memang sharing-sharing seperti ini adalah menarik Untuk kita bisa uh, jadikan salah satu cara gitu, Di antara cara-cara lain Untuk meningkatkan uh, kemampuan kita dalam didik Terus yang kedua Walaupun kita nggak bisa, ternyata kita nggak bisa e, apa namanya e, menolak SK sebagai orang tua, ya, sebagai ibu, sebagai bapak itu nggak bisa nolak. Tetap kita harus jadi ibu dan jadi bapak gitu, ya. Dan kita mau, nggak bisa meletakkan gitu saja tuh. Waduh, saya nggak sanggup nih, letakkan SK-nya gitu kan? Gak ada. Kita siap nggak siap, sanggup nggak sanggup kita jadi orang tua. Ini menarik gitu. Artinya memang berarti kita dengan demikian mesti E, apa namanya berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi orang tua yang baik karena prinsip sederhana dalam pendidikan mamanya walaupun e, apa contoh saja belum cukup sebetulnya tapi contoh adalah yang pertama gitu contoh dari orang tua adalah yang pertama sebelum yang lain-lain gitu maka sebetulnya dengan mendidik anak yang yang yang pada kenyataan adalah ketika kita mendidik anak sebetulnya kita mendidik diri kita sendiri gitu jadi dengan mendidik anak, sebetulnya kita mendidik diri kita sendiri. Makanya Kak Seto itu menulis um, sebuah buku, Anakku adalah guruku. Karena segunanya kita belajar dari anak. Kreativitasnya macam-macam itu dari anak. Sehingga jangan khawatir. Don't worry lah, be happy lah gitu. Mm -hmm. Ya Kita uh, jangan khawatir dengan kemampuan kita. Apa dasarnya kalau kita mau belajar, anak kita bisa menjadi guru kita dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Walau alam ini barangkali yang yang uh, terakhir Begitu uh, Semoga saya minta doanya dari uh, Pemirsa semuanya juga Dari yang di studio maupun di mana saja berada Minta doanya juga agar saya juga mampu mendidik anak anak saya juga gitu ya Kita sama-sama saja saling mendoakan Wabila di bulan Ramadan ini Insya Allah Allah akan mengabulkan Seluruh permintaan kita Dan jangan sampai kita terlupa agar kita diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Itu saja barangkali. Jadi saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hmm, pesan untuk kolega tadi, insyaallah menutup acara kita kajian online dari Australia New Zealand sesi 2 dan terakhir di Ramadan 1427 Hijriah tahun ini. Untuk itu kami dari jajaran pengurus divisi kewanitaan PPPKS NZ, PPPKS Jepang, PPPKI Singapura dan Ikro Foundation mengucapkan jazakumullah khairan wa ahsanu jazaa untuk waktu dan kesediaan Ustadz berbagi ilmu dan pengalaman di kajian online Ramadan kita kali ini. Juga untuk seluruh sahabat yang telah bergabung bersama kami di kesempatan ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Insyaallah kita bertemu lagi di acara Florence tahun depan. Insyaallah waktu dan temanya menyusul. Sebagai penutup kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakumullahumma bihamdika. Asyhaduallahilahanta wastabruka watubaleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.